jangan go sewit-sewit kayak nonton balai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du Hadiratul al mukarramun para sesepuh binisepuh para alim ulama para tokoh agama yang selalu saya banggakan khususnya hadiratul muhtaram akhina fidlah al Habib Syah bin Abdul Qadir As-Saqaf al Al-Alawi dan beberapa tokoh-tokoh sesepuh para alim ulama tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Tidak berarti mengurangi kehormatan kita kepada para beliau Yang saya banggakan Bapak Gubernur Jawa Tengah Atau yang mewakili sekarang ini Dan yang saya banggakan Bapak Wali Kota Semarang Beserta staf keluarga, staf dan jajarannya Bapak Pangdam, Diponegoro, Bapak Kapolda atau yang mewakilinya, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, Bapak Ketua DPRD, Ketua Kehak Kehakiman, Kejaksaan Tinggi, dan yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah, Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk hari jadi Semarang yang ke-467 tahun cukup yang umur dewasa. Saya ucapkan selamat terutama kepada Pak Wali Kota. Hadirin wal hadirat, pentingnya memperingati hari jadi Sangat penting sekali khususnya untuk saya. Karena dengan hari jadi kita akan lebih jauh menguak sejarah apa yang ada di dalam kota per kota khususnya di Indonesia ini, umumnya di Indonesia khususnya di Semarang. Yang sehingga kita tidak menjadi Bangsa atau umat yang kepaten obor Karena kita tidak mengetahui Sejarah-sejarah apa yang ada di negeri tercinta ini Hari jadi kota Semarang Saya perkirakan kalau menghitung tahun yang ada Berarti 1547 Kurang lebihnya pada tahun 1547 Dan 1552 Kurang lebihnya Berdirinya Provinsi Banten Yang dipegang oleh Maulana Hasanuddin Putra Maulana Syarif Hidayatullah Tahun-tahun demikian Tahun itu masih banyak sesepuh-sesepuh para wali sembilan Khususnya Panjedengan Nibun Sultanul Awliya Maulana Syarif Ibrahim Bonang Yang menurut catatan Hijriah meninggal pada tahun 1001 Hijriah dan Maulana Hashim meninggal pada tahun 1999 atau 98 yang terkenal dengan Kanjeng Sunan Derajatnya. Belum Maulana Muhammad Ainul Yaqin beliau diberi umur panjang di antara Wali Sembilan yang paling terakhir meninggalnya adalah Maulana Muhammad Ainul Yaqin Kanjeng Sunan Giri dan panjenenganipun Maulana Abdurrahman Raden Zahid Sunan Kalijogo yang mana umurnya 100 tahun lebih. Semoga kita-kita ini dengan memperingati hari jadi Semarang yang tidak terlepas campur tangan para ulama, para aulia Kita digolongkan orang yang panjang umur sehat wal afiyah Dalam to'at kepada Allah Ta'ala To'at ta kepada Rasulnya To'at kepada kedua orang tua To'at kepada gurunya To'at kepada pemerintah dan negaranya Dan to'at kepada yang wajib kita to'ati Ma'asyiral hadirin rahimahkumullah Saya kira dengan adanya hari jadi ini Perlu ada satu buku Alhamdulillah kalau sudah dicetakkan mungkin Yang kaitannya banyak sekali Kalau belum semoga bisa buku ini terbit Untuk pegangan khususnya kami-kami ini sehingga bisa mengetahui siapa pendiri-pendiri Semarang tersebut Semarang termasuk kota tua kalau dihitung turunnya para auliah sedangkan hari jadi adalah tergantung berdirinya struktural jadi menghitung tahun berdirinya adanya bupati dan mulai tahun kapan adanya wali kota dari situ yang dimaksud hari jadi. Tapi sebelum itu, Maasyiral muslimina rahimakumullah, di dalam kitab Al Ta'if, yang ditulis oleh Syed Alwi bin Tahir al-Haddad, mufti kerajaan Johor. bahwa umur semarang apabila kita melihat datangnya Al-Imam Jamaluddin Husain yang disebut jama'atil kubroh utawa atau jama'atil kubroh kalau saya pribadi mengatakan jama'atil kubroh bukan Jumadil kubroh karena beliau datang bukan sendirian beliau datang dengan 90 ulama yang pada waktu itu beliau kumpul di Pasai dengan rombongan dua kapal Pertama kali singgah sebelum ke Gresik Adalah di Semarang Di antara para beliau Ada yang meninggal Jamaatil Qubro tersebut Satu orang yang dimakamkan Sekarang dikenal Makam Syekh Jumatil Qubro beliau itu Dari rombongan bukan Syekh Jumatil Kubronya Al-Himam Al-Imam Husain, Jamaatil Husain putra al-imam Ahmad Syah Jalal, putra al-imam Abdullah Utmat Khan, putra al-imam Amir Abdul Malik, putra al-imam Alwi Ammal Faqih, putra al-imam Muhammad Sahib Marbad putra al-imam Ali Khaliq Qasam, putra al-imam Alwi, putra al-imam Muhammad, putra al-imam Alwi, putra al-imam Ubaidillah, putra al-imam Ahmad Al-Muhajir putra al-imam Isa an-Naqib, Al putra al-imam Muhammadin Naqib, putra al-imam Ali al-Uraidi, putra al-imam Ja'farus Sadiq, putra al-imam Muhammadil Baqir, putra al-imam Ali Zainal Abidin, putra al-imam Husain Sipti, putra al-imam Ali bin Abi Thalib, putra putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan Sayyidah Fatimah Itulah Sheikh Jumatil Gubro Atau pimpinan Sheikh Jamaatil Gubro Al-Imam Jamaluddin Hussein Setelah beliau singgah di Semarang Beliau pecah menjadi tiga Yang rombongan ke Jawa Barat Lalu sebagian di pantai selatan Seperti Maulana Yusuf Parangkritis Muhammad Yusuf Dan sebagian lagi tinggal di Demak dan sebagian lagi terus ke Trawulan atau Trawulan daerah Mojokerto dari situlah mulai mendirikan satu pedepoan karena kerjasama yang luar biasa antara al-ulama' wal-umaro' yang bisa berdampingan dengan baik padahal salah satu sisi agamanya non-muslim yang satu muslim yang hebatnya Dapat saling mengayomi Bahkan hidup tetangga Dengan damai dan rukun Dan pedepoan yang dibangun Oleh Al-Imam Jamaluddin Hussein Mendapat tanah yang sangat luas Perlindungan yang luar biasa Sehingga dari Brawijaya Mulai ketiga keempat kelima Bahkan dari mulai Brawijaya kelima Itulah diantaranya Yang memberikan tanah ampel dento Yang di Pegang oleh maulana imam maha guru para wali beliau Sunan Ampel atau Syed Ahmad Ar rahmatillah dari sanalah beliau telah mencetak mencetak ulama-ulama yang luar biasa ulama-ulama yang patut menjadi suri tauladan bukan sekadar predikat ulama tapi al-ulama dhohirun wabatinan yang bisa memberikan satu contoh untuk kita semuanya. Bukan sebagaimana maaf maaf kalau mungkin saya salah. Mungkin pemahaman saya yang keseliru. Bukan sebagaimana di film bahwa seolah-olah kalau wali itu adunya adu kesaktian, adu karomah ada keris bisa terbang lalu silat dari tangannya keluar api atau keluar cahaya dan sebagainya kita terninabobok demikian dengan demikian demikian itu akhirnya seolah-olah Islam di Indonesia ini tahu-taunya banyak adu kesaktian dan adu kesaktian kan latar belakang adu kesaktian kan berarti permusuhan secara tidak langsung al-Islam tidak demikian Manajemen Wali Sembilan luar biasa. Bagaimana mempelajari satu adaptasi sebelum masuk ke Indonesia. Para beliau masuk dahulu ke India, di mana di sana sumber agama Buddha dan agama Hindu. Bagaimana para beliau membuat satu manajemen dan membuat satu adaptasi yang luar biasa. Maka ketika para beliau masuk ke Indonesia. Dengan melalui dunia perdagangan, dunia pertanian, siap pakai. Ada yang masuk di suatu daerah mengajarkan dunia ilmu pertanian. Ada yang masuk di suatu daerah mengajarkan ilmu kedokteran pada waktu zaman itu, karena ilmu kedokteran 3.000 tahun yang lalu sebelum eh, sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sudah rame negara Cina. Yang jago tentang ilmu obat-obatan Negara Arab itu sendiri Persia kuno itu sudah mampu bedah sesat Itu sangat luar biasa Dalam ilmu kedokteran Sehingga pada waktu itu Ada satu jalan sutra yang luar biasa Yang disebut jalan sutra 3000 tahun yang lalu sebelum masehi Maaf Pak Wali Kota kepanjangan ini Pak Ya, Ini sejarah soalnya ya Apalagi ini generasi kita, generasi musim muda kita Ini bangga saya hari ini ya. Karena pembangunan bangsa ini, umat ini Yang akan datang adalah di pundak kalian Bukan di pundak para bapak ini Maaf, karena umur masalahnya Sepanjang-panjang umurnya, tenaganya, fisiknya sudah lain. Kalian yang akan kuat bisa membangun umat ini. Yeah. Itulah di antaranya. Maka malam hari ini satu kehormatan yang luar biasa untuk saya, menemukan satu jawaban. Bahwa Indonesia adalah pemuda-pemudinya, tidak kategori murfinis atau kata-kata yang tukang mabok. Tidak. Masih 90 persen. Kita yakin pemuda Indonesia Pemudi Indonesia masih baik Ya kan Loh, Di antaranya Maka saya ini bangga Semoga tidak berkembang-berkembang Saja Kita rubah sedikit Negara kita Bukan negara berkembang Tapi negara kita negara maju Setuju nah, Kalau ditanya berkembang terus Kapan woy mana-mana berkembang, mana-mana berkembang. Laya woy, tako, ya apa jadi ini kembangnya, woi itu kapan? Di takoknya, woi itu kembangnya. Maka kita serempak jawab setuju tidak. Kalau negara kita negara maju. Indonesia, Indonesia maju. Itu harus menjadi prinsip. Untuk apa? Untuk kita mau maju. Kalau kembang, kembangan terus. Itu yang bahaya nantinya. Masyiral Musliminar Rahimahumullah. Saya lanjutkan. Jadi 3000 tahun yang lalu itu sudah ada jalan sutra yang luar biasa yang menghubungkan timur jauh dengan timur tengah. Ketika Rasulullah bersabda, "Utrubul ilma walobisin, carilah ilmu walaupun sejauh negeri Cina. Ada apa sampai contohan sampai segitu jauh? Karena apa? Produksi, hubungan. Balter Antar Timur Tengah dengan negara Cina sudah hubungan erat sekali. Pakaian-pakaian dari orang-orang Cina, pakaian-pakaian orang Arab pada waktu itu khususnya sudah sangat rapi sekali. Padahal ibu-ibu kalau orang Timur Tengah, orang Mesir paling tidak 4 meter, 5 meter paling tidak. Pada tahun itu zaman Rasulullah, tekstil kelihatannya belum maju. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala memberitahakan pakai berjilbab? Pakai yang rapat, tidak sekali-kali Allah Ta'ala memberitakan Pasti ono sing tinggu Tidak mungkin Allah Ta'ala perintahake ora ono sing tinggu Itu hebatnya Di samping jilbab ini juga peraturan agama Ada rahasia yang luar biasa Apa rahasia ini? Enzim sing metu tubuh manusia dari wanita kaum wanita khususnya dari mulai ubun-ubun sampai kaki Nek pingin awet nom jilbab Itulah yang melindungi enzim yang sangat berguna sekali di samping peraturan agama Itu diantaranya Jalanjutkan Itulah hubungan pada waktu itu Maka wali sembilan-wali sembilan yang masuk di Indonesia Sudah begitu rapi luar biasa manajemennya mengikuti apa? Jejak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah dihijrahkan ke Madinah bukan dihijrahkan di lain negara di semenanjung Arabia setapak yang lebih maju kulturnya? Kok tidak? Dihijrahkan ke Madinah. Ternyata di Madinah itu ada jalan sutra dari Yathrib ke negeri Cina jauh. Dan umur itu 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Maka di Mekah pada waktu itu menjadi kawah contoh di muka untuk menggodok SDM-SDM yang siap pakai. Melahirkan karakter, melahirkan jati diri, melahirkan satu kehormatan. Kalau kita global, kita jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Luar biasa. SDM SDM yang siap pakai. Maka ketika para sahabat dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah bukan karena tuntutan perut ataupun takut. Yang dipimpin oleh Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu hijrah. Begitu hijrah yang dibangun pertama kali sarana pendidikan, sarana ibadah dan dunia ekonomi. Pedangnya bukan pedang jihad titik-titik jihad ngakehake ronda apa yatim pedangnya pedang ilmiah pedang yang melahirkan intelektual yang siap menjadi tantangan menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin sehingga para SDM SDM tersebut langsung siap membangun apa yang ada di Madinah Sampai mengadakan satu deklarasi Madinah Dari Yahudi dikumpulkan Dari Nasara dikumpulkan Dari Islam kumpulkan menjadi satu Untuk apa? Untuk tanah airnya luar biasa Khususnya Maka contoh-contoh suri tauladan yang luar biasa Dibawa oleh para wali sembilan dan sebelumnya Yang masuk 700 tahun yang lalu sebelum hari jadi Semarang sampai menubuhkan pedepuan-pedepuan yang melahirkan intelektual-intelektual ilmuwan seperti Panjiranganipun Kanjeng Sunan Kalijogo. Apa sebab disebut Sunan Kalijogo? Kalau kita lihat film kan mungkin hanya topo beliau di mana? Di pinggir sungai Telung Tahun sampai awate Awateh Awaelumuten. Itu sanepo, insyaallah bukan itu sebetulnya Kanjeng Sunan Kali Joko mendapat tugas dari para gurunya Terutama yang menggeladi beliau Al-Imam Ibrahim Sunan Bonang Tugasnya apa? Kali itu aliran Di Mojopait sudah banyak aliran Di pejajaran sudah banyak aliran Bagaimana bisa menjaga aliran-aliran ini? Tugas siapa? Kajeng Sunan Kalijogo bukan Sunan Kali Toponing Pinggir Kali itu bukan. Tapi kali-kali aliran-aliran yang bisa dijaga sehingga peraliran dengan aliran tidak benturan. Tapi tetap mementingkan yang hidup pejajaran adalah pejajaran. Yang hidup Majapahit adalah untuk Majapahit. Kami yang hidup untuk Indonesia adalah Indonesia. Aliran silahkan boleh banyak, tapi Indonesia tidak boleh banyak. Indonesia cuma satu. Harga mati. Setuju? Tenane, lagu yang tenane, tenan. Wani keror berani khor keraku, berani khor temenan. Alhamdulillah. Ikrar wani Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammad Rasulullah Kami bangga dijadikan oleh Yang Maha Kuasa Jadi bangsa Indonesia Anak Indonesia maka kami berjanji akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan siap menghadapi yang akan memecah belah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia apapun Indonesia tenang sampai nah nak aku sombici tak biji satu sampai ada. Neng nah, aku ada tirat tukang peci singatat gusti, oh, wes itu catat janji-njanji dengan dia. Luar biasa lah itulah. Kembali ke pedeboan, pedeboan, pedeboan. Melahirkan kanjeng sunan kali. Bisa menjaga aliran-aliran dari pecahan-pecahan. Telinganya menjadi filter, tidak mudah dipicu, mudah-mudah digosok. Matanya selalu memandang dengan yang baik, tidak pernah mata kita memandang kejelekan sesama kita. Itulah sehingga Wong Jabo bisa ni keplok nak beroh TV Indonesia. Karena apa? Seng ditampilkan seng kurang ape, kurang ape aye. Lah, padahal seng ape itu seng aprah, aprah neng Indonesia akhirnya Wong menjoboh orang, orang percaya dari Indonesia badannya bisa melebunding Indonesia melunguh luh kok orang bodoh berita ini lah, menjoboh makanya kita mata kita punya filter telinga kita punya filter mulut kita pun punya filter apalagi mau pilpres hak pilih panje Dengan. hak pilih panje tapi semua aset, siapapun aset bangsa ini wajib dijunjung dan dihormati. Jangan sampai ikut mencela si A, si B, si C. Saya tidak mau menyebutkan. Sebab khawatir kaya orang Habib Putwi ku, ini tak sebut ke arahnya si J, si J ini. Aku, wah Habib Putwi nyebutnya nomor si J, si A. Berarti calon presiden yang D, si A. Aku raci loko D, si Makanya saya tidak mau menyebut si A, si B nya. Tapi si A, si B, si C inilah adalah aset-aset bangsa kita yang wajib kita jaga kehormatannya. Adapun hak pilih, hak pilih kalian. Silahkan milih Sopoeh, Mosopudu. Sing penting, Indonesia tetap bersatu. Itu yang penting. Allahumma, kita lanjutkan sampai jadi Semarang dari Ki Gede Pandanaran, murid siapa beliau? Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kota-kota perkotaan bukan Semarang saja, Pekalongan, Tegal, sampai lain-lainnya. Saya sedikit malu terkadang para bapak, para ibu. Apa karena kita malu? Sebab para ulama, para tokoh waliullah ikut andil besar dalam hari jadi untuk dia setiap kota yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau selalu bercermin kepada para beliau, sakirone mesti akeh isine nek warga kota iki utawa warga daerah kok mudah dipecah belah, berarti dhewe ora eling sapa sing Semarang, sapa sing ngedekake Pekalongan, sapa sing ngedekake Tegal tidak terpas para ulama ikut adil besar. Maka dari itu, tunjukkan kalau Indonesia adalah Kota Wali, Indonesia Kota Ulama yang luar biasa, tunjukkan kalau kita adalah bangsa Indonesia pewaris pewaris para beliau yang mempunyai intelektual yang luar biasa. Yang terakhir tadi ada kiprah merah putih, eh, Pak Wali, saya bangga dengan jumlahnya 460 luar biasa dikirapkan diterimakan yang menerima Pak Wali sama siapa Pak? Wah luar biasa Bibsye Syek terima, he top eh. Sing hebat itu gini, sing hebatnya Bibluthmi kayak pakean kau yang ini yang terima terima kasihku ya istimewa mau ngaku ya, ireng ini lah. Ketaklah fibs saya serobanan, jubahan terima terima kan terima merah putih. Waduh. ni aku ngetop luar biasa. Aku niat difoto jebret merah putih. saya tingin. Negara fibs saya, iki luang Indonesia serobanan, ni merah putihnya luar biasa. Nah, weh, kau sweet mana mana sweet dah. Tiang kep pemain bola, weh opo. Lena kira. Karena apa? Kita malu kalau lihat merah putih, bahaya adik-adikku, mas-masku yang kubanggakan. Malune piye? Sampean kala niku wis tau andil opo kanggo merah putih? Pernah andil opo? Wis wurah dengan tegap. Wis wurah tegal hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Ihkurak ya, urus sesungguhnya, no. tapi neng sing merdeka akeh sing bebasake, sing ganti bendera penjajah jadi ganti merah putih. Iku sing wis andil akeh sing bisa reneng. Sudah banyak di makam di kuburan. Ketika beliau melihat merah putih berkibar dibawa oleh generasi muda, penerusnya beliau di dalam kuburnya bangga sekali melihat bangsa ini. Karena apa? Ke depan. Tapi yang di dalam kubur, kalau boleh kita mendengar mungkin beliau para beliau berbicara, cuma satu pesannya kepada bangsa Indonesia pada kami khususnya, wahai bangsaku yang telah aku rebut kembali dan aku tancapkan merah putih ini, walaupun tidak ada tulisan. Hanya warna, dua warna merah dan putih. Tapi ada kandungannya, harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa, ada dalam merah putih. Tolong wahai bangsaku, jangan kecewakan aku. Itu pesan dari Barzahi, dari kuburan para ulia, para ulama. Tapi aku kurang aku juru bicaranya loh, kurang luweh. Pesannya para beliau apa? Jangan kecewakan kami. Nah itulah. Mari kita jaga keutuhannya. Dan kita banggakan. Bagaimana para beliau dahulu dahulu sampai berusaha menanamkan merah putih pada waktu itu cinta tanah air ada kita tidak mau melihat negatifnya melihat apa negatifnya ana sedekah bumi ana sedekah laut oh, apa sih tujuane kok ada sedekah bumi sedekah laut yang kita tampilkan bahwa bumi ini perlu dipelihara diuri-uri yang telah banyak memberikan tumbuh dengan kudratilah memberikan tumbuhan padi dan lain sebagainya Kita tinggal makan saja Nengkapan peduli kita kepada bumi-bumi ini untuk bisa memelihara Aliasnya sejauh mana kita cinta tanah air ini sebetulnya Itu intinya sedekah bumi Cuma ditutup dengan apa? Selamatan dan karena zamannya yang tidak mungkin pada waktu itu Juga adanya sedekah laut supaya kita lebih jauh memiliki lautan tersebut yang sangat luas ora cukup mengonodoh bangsa ne dewi, ulama-ulama dewi tanamkan merah putih dan sedini mungkin bendera penjajah di Semarang pada waktu itu masih berkibar punya Belanda karena kita belum merdeka tapi bagaimana, bagaimana menanamkan anak bangsa ini cinta merah putih bangga dengan merah putih yang gawe omah Blah dari tengahiku mesti dipasang merah Ono tebune Ono klopone Ono parine Jawa duipa menanamkan pespien ngarep benderolondo tapi tetap ngingjeru mai Ono merah putih itu nyanda eh karewong puno puno semua pada ngembulan pada nge rambulan di at <laughs>